Kenapa, beberapa hari ini, kamu hilang, gak balis w i a aku, kamu gak kasih tau ke aku kamu itu kemana, dan kamu ngilang gitu aja, dan kamu gak kabarin aku sama sekali. Kenapa? a p a k a kamu udah gak sayang sama aku? Atau kamu udah ada cewek lain? カペイキウエスタティカリセイ。 何